السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله الحمد لله الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين imanan ma imanihim اشهد ان لا اله الا الله وحده لا له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين لا نبي بعده اما بعد Hadirin wal hadirat, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Mari sejenak kembali kita tundukkan kepala kita di hadapan yang Maha menghidupkan dan mematikan kita. Dialah Allah yang meletakkan takdir dan nasib pada hidup kita. Di hadapannya kita hanya seperti satu titik dan satu detik. Satu titik. Kalau jasad kita ini dibandingkan dengan makhluk yang lain, katakanlah dengan benda-benda yang ada di alam jaga raya ini yang jumlahnya ratusan ribuan miliar itu. Kita ini seperti satu titik saja ini, maaf. Kita juga seperti satu detik. Jika rata-rata usia kita di dunia ini 60-70 itu seperti satu detik, jika dibandingkan dengan Allah yang tak terbatas, yang unlimited, bahkan di akhirat sendiri pun nanti disebutkan Allah itu kehidupan yang tak terbatas. Tapi kebanyakan kita seperti disebutkan oleh Allah baltu silunal haya tad dunya. Tapi engkau terlalu membesar-besarkan Berlebih-lebihkan Memprioritaskan dunia ini Padahal firman Allah, Allah itu Mengatakan dengan tegas dan jelas ya Bahwa Akhirat itulah yang paling utama Bapak ibu yang dirahmati Allah Pada kesempatan ini Kita coba sharing Waktu yang sangat singkat ini Untuk membicarakan tentang Menjadi muslim yang kafah Untuk kemajuan dan kebangkitan umat Tidak ada jalan yang paling pantas Untuk menjadi muslim yang kafah itu Selain menghidupkan ruh Bahwa manusia itu hakikatnya adalah ruhnya Ruh itu bisa dimanakan spirit Semangat, penggerak generator utama. Siapa yang meletakkan ruh? Dia adalah Allah Kita selalu baca dalam ayat Al-Quran Aku hembuskan ke dalam diri manusia itu Ruhmu Sebahagian daripada Ruhmu Beberapa mufasir menyebutkan bahwa Ruh Allah itu Yang dihembuskan ke dalam diri kita itu Itu juga disebutkan dengan istilah citra ilahi Jadi di dalam diri kita ini ada citra ilahi Ada kekuatan besar. Ada semangat yang besar. Ya. Makanya maju tidaknya kita tergantung pada kemampuan kita memberdayakan roh ini. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan khuliqal insanu ala surati. Manusia itu diciptakan Allah Berdasarkan ala suroti atas bentuknya, gambarannya Jadi betapa manusia ini sebenarnya adalah Gambaran Allah Gambaran dalam tanda petik tentunya Makanya ketika kita dianjurkan berpuasa itu Sebenarnya kita sedang Menjalankan hal yang biasa dilakukan Allah Puasa dengan tidak makan dan tidak minumnya kita Sesungguhnya ini hal yang dilakukan Allah. Allah tidak makan dan tidak minum. Karena itulah saat kita berpuasa, sebenarnya kita sedang melaksanakan citra Allah. Melakukan hal yang biasa dilakukan Allah. Luar biasanya orang yang berpuasa itu. Karena itulah Allah berfirman dalam hadis Qudsi itu. as Puasa itu untuk wana jizibi. Aku yang paling tahu bagaimana cara membalas. Jadi kehebatan manusia itu luar biasa Kalau dia tahu potensinya Bahkan persangkaan-persangkaan kita itu Akan menjadi takdir Karena berdasarkan suruh ilahi tadi Kita selalu dengar Hadis-hadis kursi yang disebutkan oleh Allah Aku berdasarkan yang sering dipersangkakan ku. Nah tugas kita adalah bagaimana kita berprasangka untuk kemenangan ber Berprasangka untuk kesuksesan Berprasangka untuk kebahagiaan Berprasangka untuk Kehidupan yang lebih baik Karena itu janji Allah I am what my servant think of me Aku berdasarkan apa yang diprasangkakan nama aku Kalau di awal-awal Ramadan ini kita berprasangka yang baik Dengan rencana yang baik Insyaallah Allah mudahkan semua rencananya Tapi kalau tidak ada berprasangka yang baik Tidak ada target yang jelas Ya lewat aja Ramadannya nggak ada rencana yang baik Orang sukses bilang Gagal membuat rencana itu Sama dengan merencanakan kegagalan Kalau Ramadan ini nanti gagal wajar Kenapa? Karena tidak ada rencana Rencana yang nggak ada itu sama dengan merencanakan kegadaran. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kekuatan besar yang di dalam yang dimiliki manusia. Itulah yang kita istilahkan tadi dengan istilah roh itu. pancaran Allah, sinaran Allah, petunjuk Allah selalu datang setiap saat ke dalam diri manusia. Ya. Tapi terkadang di dalam diri manusia itu banyak hijab-hijab, banyak dinding-dinding. Banyak penghalang-penghalang Sehingga Cahaya tadi balik lagi ke tempat semula Kenapa? Karena kita belum memantaskan diri kita ini Sungguh-sungguh menjadi hamba Allah Kita disuruh untuk menjadikan Allah sebagai prioritas Allah yang paling kita muliakan, yang paling kita tinggikan, yang paling kita dambakan, yang paling kita cintai Tapi kenyataannya mungkin belum Ya, kita masih terlalu banyak cinta dunia ini Kita masih terlalu banyak Digelisahkan urusan dunia ini Jadi begitu cahaya hidayah Allah Mengantul lagi itu Ketakutan, kekhawatiran Cinta dunia itu menjadi Betul-betul menjadi dinding penghalang Datangnya hidayah Allah itu Karena itu Memahami kekuatan Manusia itu Sesungguhnya dengan kekuatan itu Yang dihembuskan Allah Firman Allah dalam hadis qudsi itu, bumi dan langit tidak mampu memuatku. Luar biasa itu. Bumi dan langit tidak mampu memuatku, kata Allah. Yang mampu memuat yang mampu memuatku adalah hati hamba hambaku yang cenderung kepadaku, yang ada getar-getar cinta di situ, ada getar-getar kerinduan, yang damai dengan zikir-zikirnya, yang damai dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, di situlah aku ada. Bayangkan Bahkan arasnya Allah di bumi ini adalah Hati manusia yang cenderung kepadanya Karena itulah ketika bicara kekuatan Itu bicara orang yang sungguh-sungguh Memprioritaskan Allah Dalam Al-Quran selalu kita baca A'udhu billahi Walladzina amanu asyaddu hukban lillah Orang-orang yang mengaku Percaya kepadaku yang beriman kepadaku Sesungguhnya asyaddu hukban lillah Pasti rasa cintanya itu Kian bertambah-tambah Kuncinya di situ. Persoalannya Allah itu tahu persis hati kita itu berapa persen kepada dia. Ya mudah-mudahan ada di antara kita yang 100 persen hatinya kepada Allah. Tapi Allah tahu mana yang 100 persen, mana yang 50 persen, mana yang cuma 5 persen. Pertanyaannya kita lebih gelisah karena kurangnya ibadah kita atau gelisah karena urusan dunia ini semata-mata. Di situ nampak Allah bukan tujuan kita. Kalau dalam zikir-zikir kita kita mengatakan Ilahi anta maqshudi, waridaka maqtubi, engkau lah tujuanku, engkau lah yang aku cari ya Allah. Kalau itu sungguh-sungguh, -sung. apa yang kita khawatirkan di dunia ini? Kalau teori-teori barat yang kita kenal menggunakan teori the True law of attraction, di mana mereka kalau yakin alam itu akan mendukung keyakinannya sehingga dia ketemu dengan orang-orang yang cocok sehingga sampai kepada yang dia cita-citakan baru percaya sama alam. Sementara kita percaya kepada zat yang menentukan alam ini yang membuat alam kita percaya sama dia Allah. Oh, seharusnya kita lebih sukses lagi dibanding orang yang hanya menggunakan the true law of attraction. Tapi disitulah ada debar-debar cinta, ada kekuatan cinta di situ. <tuh> Tapi orang kafir mengatakan, kaifaya shroku kolmu suwarul akwan munta bihafin mir Bagaimana mungkin hati ini bersinar bercahaya kepada Allah, sementara hibur dunia gambaran materi begitu setiap hari merasuti hati dan pikirannya. Ya. kaifa yadkhulu daqoiqul asrar wa huwa lam yatub bagaimana mungkin dia mengetahui rahasia-rahasia kekuatan dirinya sementara dia lam yatub bi sementara dia tidak pernah bertobat dari luduk kelalaiannya dan bagaimana mungkin wa kaifa bagaimana mungkin dia bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan Allah wa huwa muqabbalun dia sendiri masih dibelenggu oleh syahwat Jadi kelemahan kita itu adalah Ketika kita diperlenggu oleh sahabat kita Dan Al-Quran sudah menyebutkan itu nasi Banyak diantara manusia Yang mengandalkan Justru mengandalkan Sesuatu yang bukan Allah Andalannya Itu namanya Anda ada mencari Tandingan-tandingan Allah Apa itu tandingan Allah Mereka Mencintai apa yang mereka miliki Di dunia ini Persis level cintanya Sebagaimana mereka mencintai Allah Ini sama saja dengan Allah. Kehidupan kita yang sekarang ini Penuh dengan kompetitif ini Hati-hati Begitu banyak kita mengedepankan Permukaan casing Ya Allah sudah menyebutkan Aku umbuskan Kepada manusia itu roh Jadi kekuatan kita ada pada roh Kalau casing, kalau badan ini casing aja deh. Yang akan mati Yang akan busuk, ya casing Tapi orang yang sadar Akan kekuatan rohnya itu Insyaallah Dibesarkan Allah pikirannya dimuliakan Allah perkataannya ya Dihidupkan Allah itu cara kerjanya Kenapa? Karena dia hidup dengan kekuatan roh itu Makanya di dalam hadis itu dikatakan, siapa yang sungguh-sungguh beriman kepadaku, yang mencintaiku? Kalau dia berkata-kata sesungguhnya, aku jaga lisannya itu seolah-olah dia menggunakan lisanku. Kalau dia bekerja, aku jaga anggota badannya seolah-olah dia menggunakan tanganku. Begitu dekatnya Allah. Coba kita buka lagi Al-Quran itu. Nahnu awliyahukum fil hayati dunia wa fil akhirat. Aku yang menjadi wakilmu, kata Allah. Aku yang menjadi pembelamu, mu Aku yang mendampingimu. Apalagi kalau Allah yang sudah mendampingi kita. Jangan-jangan banyaknya kecemasan. Banyaknya kekhawatiran yang kita rasakan ini. Karena memang kurang cinta kita kepada Allah. Belum hadirnya rasa cinta dan getar-getar cinta itu. Kalau orang-orang soleh itu nggak diragukan rasa cintanya kepada Allah. Bahkan mereka melakukan khalwat. Bila perlu mencari waktu 3 hari, 5 hari untuk berasik masuk dengan Allah Untuk bermesraan dengan Allah Kenapa? Karena yang namanya Allah itu ya prioritas Jadi dicari waktu Seperti Rasulullah sebelum mendapatkan wahyu juga Tarik diri sebentar Untuk apa? Untuk bermuhasabah, merenungi perjalanan hidup Karena itu nggak berlebihan ketika Rasulullah mengatakan Orang yang melakukan muhasabah tafakur sesaat saja, itu sama seperti beribadah saba'i nasana. Seperti beribadah 70 tahun. Nah, kekuatan manusia itu ada pada kekuatan ruhnya, ada kekuatan uh, introspeksinya, ada kekuatan muhasabahnya. Makanya kualitas seorang manusia itu sering diukur dengan kualitas muhasabahnya. Sering diukur dengan kualitas rendungannya. Banyak sudah perjalanan sejarah dilalui oleh orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Begitu hatinya dekat dengan Allah Dia otomatis merasa dijamin oleh Allah Tidak pernah khawatir Terlalu sedih, tidak ada cerita terlalu sedih Kenapa? Sudah dijamin sama Allah Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan Kalau datang ujian yang membuat aku sedih Atau datang ujian yang membuat aku senang Bagiku sama saja Bahkan dia mengadu kepada Allah, ya Allah aku tidak tahu mana yang lebih baik, apakah ujian kesedihan, apakah ujian kegembiraan, bagiku ini sama-sama datang darimu ya Allah, sesuatu yang datang darimu pasti baik, inilah pribadi yang sudah merasa dijamin oleh Allah, apalagi yang mau dicari kalau sudah hati merasa dijamin oleh Allah, kehidupan yang sudah merasa dijamin oleh Allah, tenang, ridho, Tawakalnya luar biasa, tawatuhnya luar biasa. Ini kekuatan kita, ya. Kalau kita kuat dengan mendekatkan diri kepada Allah, itu persangkaan yang baik dan Allah berdasarkan apa yang kita persangkakan. Lagi-lagi lemahnya kita, mudahnya kita tergoda, Rapuhnya kita dalam keadaan diuji oleh Allah dengan kesedihan, itu menunjukkan bahwa kita belum menghidupkan rasa bertuhan itu. Makanya dalam kajian-kajian Tazkiyatul Nufus, kajian-kajian Tazkiyatul Nufus itu, itu bagaimana orang harus membersihkan hatinya itu ada 6.000 penyakit hati. Itu. Penyakit mudah kecewa, penyakit mudah resah, penyakit mudah gagal, penyakit malas, penyakit buru-buru, belum lagi yang iri, dengki, sopong ada 6.000. Itu. itu yang harus dibuang dulu, melakukan taholli. Karena itu ayat-ayat tentang hati itu banyak sekali itu dalam Al-Quran itu. Qad aflaha man zaka'a wa qad khaba man dasa'a Atau qad aflaha man da zaka'a wa taqa ros morfi' Pasulah kuncinya disitu. Betapa kita sekarang banyak didindingi, dihijab oleh Hasrat-hasrat yang berlebihan. Orang disuruh berpuasa untuk imsat. Tapi pola konsumsi, pola belanja nggak turun-turun juga Makin menjadi-jadi, apa ini? Kenapa? Itu tadi Penghalang-penghalang kita sama Allah itu Ada rakusnya di situ, ada keterbesaran Ada kecemasan, itu yang menghalangi kita Maka herannya kita, banyak kajian-kajian Tentang Islam, tentang iman Itu hafal jamah Berapa rukun Islam? Lima, tiap hari dibahas Berapa rukun iman? Enam, tiap hari dikaji Tapi yang satu lagi yang tak kalah pentingnya, apa itu ihsan? Berapa rukun ihsan? Banyak yang gak tahu kenapa jarang dibahas, gak seimbang kita. Di satu sisi kita mengkaji Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi sifat Allah yang al-Latif, yang al-Rahman, yang al-Rahim, yang al-Razak gak dibahas. Di satu sisi kita mengkaji Allahu Akbar, tapi kita juga harus mengkaji Al kumut taqafir. Betapa puasa itu bukan untuk menciptakan kesalehan diri sendiri saja Tapi bagaimana berefek kepada yang lain Kalau orang mengkaji Islam, ya mengkaji syariah, mengkaji fikih. Kalau mengkaji iman, ya mengkaji percaya sama Allah, sifat-sifat Allah Tapi kalau orang mengkaji Islam Dia belajar beribadah seolah-olah dia dilihat oleh Allah Kalaupun dia belum mampu melihat Allah, Allah yang melihat dia Jadi ada rukunnya di situ murakabah apa itu murakabah merasa diawasi oleh Allah. Setelah dia yakin diawasi oleh Allah, dia masuk level yang kedua mukasyahah apa itu mukasyahah tersingkap sudah dinding-dinding yang menghalangi antara dia dengan Allah. Ini bukan teori, ini banyak sahabat yang sudah mengalami ini. Sebut saja Umar bin Khattab apa katanya hatiku ini sudah. melihat Allah karena tidak ada lagi kurasa dinding antara aku dan Allah sudah terangkat hijab-hijab itu oleh Taqwa siapa saja yang sudah tidak ada lagi dinding antara dirinya dan Allah Allah akan perlihatkan berbagai macam treasure harta karun di bumi kerajaan yang ada di langit di bumi ditunjukkan semua sama Allah kalau sudah mampu mengangkat dinding-dinding penghalang antara kita dan Allah ini yang dialami di orang-orang soleh. Anzolah, sahabat yang sahid dalam perang uti itu, ketika dikumpulkan tidak ketemu jasadnya. Mencari di mana jasadnya? Cari di TKP. Rasulullah dan sahabat menemukan jasad Anzolah dalam keadaan basah. Kata Rasulullah, subhanallah, Anzolah, baru saja jasadnya ini dimandikan oleh malaikat. Yang mandikan jasadnya oleh malaikat. Ini orang yang hatinya cenderung kepada imam anak saya, begitu juga. Saat dia berbaring, udah mulai sakit, dia katakan kepada istri dan anak-anak, istriku dan anak-anakku, ini hari Kamis. Kamis depan, malam Jumatnya aku akan dipanggil Allah. Wah bilang begitu. Kalau diantara kita ada keluarga yang bilang begitu kan belum tentu benar kan. Tapi Imam Anasai bilang begitu, ini hari Kamis. Kamis depannya malam Jumat, aku akan dipanggil Allah. Begitu aku dipanggil Allah pada malam Jumat, makamkan aku. Besok harinya setelah orang-orang selesai melaksanakan sholat Jumat, dan apa yang dikatakan Imam Anasai benar adanya. Malam Kamis depan malam, apanya? Malam Jumatnya dipanggil Allah dia wafatnya. Ini orang yang hatinya udah cenderung sama Allah. Ya dibuka Allah rahasia-rahasia itu Imam Ghazali wafat Justru dia diti waf, mau wafatnya itu Dia mandi, dia beruduh, dia sholat Selesai sholat dia kafani sendiri itu Badannya itu Udah dia kafani Terbalut tangannya Sama badannya itu nggak bisa lagi membalut kepalanya Dia minta kakaknya tolong balutkan Kepala dan wajah saya Begitu kepala dan wajahnya di wafatlah saat itu Imam Ghazali subhanallah saya kira orang-orang yang mencintai Allah sungguh-sungguh Allah pun membalas jadi kasih kabar kapan dia mau dipanggil dan inilah orang-orang yang kalau dia dianggap wisuda ini prestasinya sudah di atas kum ini ya dipanggil Allah di mana Allah sudah kasih kabar dipanggil dengan ridho oleh Allah itu yang selalu kita baca dalam Al-Qur'an au billahi innasyallahu rabbil Ya ayat Tuhan nafsul mutmahinna Irji'ila rabiki radiyatam martiyat padakhuli fi'ibadi wadakhuli jannadi Wai jiwa yang sudah aku bikin tenang dimana banyak dunia ini yang banyak menggelisahkan orang gara-gara jauh kepadaku ayo kembali kepadaku saatnya pula ditawari ya Allah jadi ambaku ya kan begitu masuk ke dalam sundaku ya kata Allah lagi Ditawari jadi hamba, ditawari masuk surga lagi Pertanyaannya kita nanti termasuk golongan yang dipanggil Allah seperti ini apa tidak? Itu lagi-lagi tergantung prestasi kita Kemana arah kita, berapa persen Allah dalam hati kita itu Ini kekuatan-kekuatan yang membuat bulu sahabat nggak ada gentarnya, nggak ada takutnya, nggak ada cemasnya Walaupun sedih sebentar, jarang. Mereka mengharapkan kadang kesedihan itu Walaupun itu manusiawi, tapi sebentar saja Sedih manusiawi, tapi tidak pernah berlama-lama dalam kesediaan Karena bagi mereka ujian kesulitan bahkan mereka merayakannya, menselebrasikannya Mereka mengatakan Ahlan, di masalah, Maafi muskilah, selamat datang waya masalah Itu yang diucapkan Rasul tadi Bagi uh, ujian kesulitan dengan ujian kebahagiaan sama-sama aja atau mana yang lebih baik Karena sama-sama datang dari Allah Yang datang dari Allah pasti baik Bisa gak kita ini merasakan begitu Inilah kekuatan Tauhid Dan ternyata Rasulullah membutuhkan waktu yang lebih lama Mengajarkan tauhid ini Dibanding mengajarkan syariat yang banyak Di Makkah 13 tahun Yang diajarkan tentang tauhid Makanya kata orang soleh Awaluddin ma'rifatullah Awal dari agama kenal Allah dulu Munculkan cinta getar-getar cinta Ada kesaduan dalam beribadah ini. Malaikat walaupun ibadahnya nggak banyak, nggak sebanyak kita, hanya berzikir bertasbih saja, itu rasa dekatnya sama Allah luar biasa. Seharusnya kita yang lebih banyak model-model ibadah kita ini, ya ada sholat pakai ruku, pakai sujud itu malaikat nggak lakukan, tapi mereka kedekatannya sama Allah luar biasa. Ini yang penting, jangan-jangan memang cepatnya lelah kita beribadah itu. karena belum ada cinta di sini, belum ada rasa senang ibadah kita kayak ibadah pedagang, kata orang soleh begini misalnya, min alamatil banyak orang-orang salah paham dalam memandang ibadah, bertang mentang sudah beribadah tapi merasa dijamin pula oleh ibadah. Pertanyaannya kita dijamin Allah apa dijamin ibadah kita ini? Kalau kita merasa dijamin dengan ibadah kita, jadinya kita sombong nanti. Makanya Rasulullah mengajarkan beribadah dengan cara syukur, syukur syukur. Orang-orang soleh doanya begini Pak, doanya Ya Allah, cukuplah balasanmu ya Allah kepadaku. Dengan keridoanmu, engkau Ridho aku menjadi ahli taat, Ya Allah Cukuplah itu Menjadi balasanmu kepada aku Jadi doanya luar biasa, gak macam-macam mintanya Asal Allah Ridho dia menjadi ahli taat, itu balasan yang tertinggi Dan Rasulullah dalam ibadah-ibadahnya, dia katakan Aku ingin menjadi hambamu yang pandai bersyukur, Ya Allah Makanya ibadahnya Rasulullah luar biasa Diriwayatkan sholat suatu kali di masjid Sendiri tahu-tahu ada yang ngikuti Jadi makmum Masih kode diam-diam Ya Rasulullah Dia pikir dia sholat sendiri Begitu selesai baca Al-Fatihah Rasulullah Baca surat Al-Baqarah Berkata-kata hati jam, uh, Sahabat yang ngikut dari belakang Jangan-jangan sampai ayat 100 Ini baru ruko ini Ternyata ditunggu-tunggu, pas masuk ayat ke-100 Ayatnya dilanjutkan sampai habis Al-Baqarah Geletar itu luter sahabat itu Waduh, ternyata dihabiskan juga Baru luku Ternyata setelah habis selesai apa baca Al-Baqarah Dilanjutkan lagi sama surah Ali Imran Waduh, panjang banget ini Ternyata setelah baca Ali Imran Dilanjutkan lagi dengan surat An-Nisa Hampir gak tahan itu sahabat Berdiri begitu Rasulullah rukuh diriwayatkan itu panjang rukunya lamanya sama dengan lamanya waktu berdiri tadi sampai Rasulullah sujud sujudnya pun sama lamanya dengan waktu berdiri tadi ya Allah bisa seperti itu mungkin lelah ya manusia bilallah tapi ada kerinduan di situ dalam ibadah-ibadah dan Rasulullah merasa tidak dijamin oleh ibadahnya yang menjamin Allah tetapi justru itu membuat kekuatan Rasulullah rata-rata diriwayatkan baca Quran itu dalam satu hari 15 juz satu hari 15 juz ya kadang-kadang sekali-sekali ada juga 30 juz dalam sehari kalau kita baca Qurannya baru satu juz dan rasanya kebanyakan Bahkan setelah Rasulullah membaca Quran masih kurang bagi dia, dia panggil sahabat yang bacaannya enak, yang sering dipanggil Rasulullah itu ibnu Masud. Taal Taal ibnu Masud. al Quran, tolong bacakan sama saya lagi ayat al Quran. Padahal baru baca Quran, tapi minta orang lain membacakan untuk dirinya. Awalnya ibnu Masud diminta seperti itu bila Kayaakrohilai kal Quran, bagaimana mungkin aku membacakan Quran kepada Kayaakrohilai kal Quran? Wal Quranun zilaiq. Sementara Quran itu diturunkan kepadamu, minta disuruh baca. Ya Rasul senyum-senyum saja, ikrol-ikrol layar Quran bacakan saja, luar biasa. Ternyata kalau kita mau kaji lagi, terkadang Allah menyebut Quran itu adalah ruh juga. Alquran Zal Nai ruhan Allah juga menyebutkan istilah Quran itu ruh. Ruh itu spirit, ruh itu semang. Pemilik ruh siapa Allah. yang men, e, lewat perantara siapa Malaikat jibril kadang Malaikat jibril juga diistilahkan di roh juga ya, rohul amin rohul kudsi, macam-macam kan kita juga punya roh, sekarang ini hidup nggak ini roh sini makanya kalau hidup itu diberikan treasure harta karun yang luar biasa Umar bin khattab dikenal spiritualitasnya demikian kuat Bahkan dalam sebuah riwayat kalau dia berjalan ada setan yang dari arah berbeda mau berhadapan Setan lari di luar takut sama umur Ini kekuatan spiritual yang enggak main-main ini Bahkan dengan kedekatannya sama Allah Dia pernah mengatakan Ya Allah apa yang tidak aku syukuri dalam hidup ini Kau mengizinkan aku hidup bertahun-tahun Menghirup udara, meminum airmu Mengetahui tinggal di bumimu yang indah Ini bahkan ya Allah Kalau kau uji aku dengan musibah Musibah kesulitan Aku justru mengucapkan Alhamdulillah lima kali Luar biasa ini. Kita kalau mengucapkan Alhamdulillah Kalau datang nikmat Kalau Umar bin datang ujian kesulitan Justru Alhamdulillah lima kali Ini kan ada ikatan rasa di situ. Sahabat penasaran Loh, Kok bisa mengucapkan lima kali Alhamdulillah Apa masalahnya Kok diucapkan Alhamdulillah saat ujian kesulitan datang Iya yang pertama Alhamdulillah yang pertama kata Umar bin Atap Kalau aku diuji Aku ucapkan Alhamdulillah Karena sering sekali ujian yang datang Kepadaku Itu tidak dibuat lebih berat oleh Allah Padahal Allah bisa bikin Lebih berat lagi Mungkin aku pernah diuji sakit Tapi Allah tidak membuat penyakitku lebih parah Kalau Allah mau membuat penyakit pun lebih parah, mudah bagi Allah. Mungkin aku pernah berbisnis ditipu sama orang berapa? Kalau rupiahnya katakanlah 10-15 juta, tapi kalau Allah berkendak, dibuat rupiah sampai 100-200 juta, bisa enggak? Bisa. Kita bisa bikin contoh yang lebih banyak. Begitulah ke lapangan hati orang yang berdosa sama Allah. mungkin kita diuji dengan dipanggilnya beberapa orang yang kita cintai, anggota keluarga kita tapi Allah bisa panggil sekali dua, sekali tiga kalau Allah berbenda, bisa enggak Pak? dipanggilnya orang-orang yang kita cintai sekali dua dan contoh ini bisa kita panjangkan sampai berapa kita mau jadi orang yang bisa begini ada rasanya sama Allah, baik sangkanya sama Allah, ridhonya sama Allah Ada orang yang ahli ridho ini Kekuatannya sama Allah luar biasa Itu kalau datang penyakit Dia sembuhkan dengan baik sangka tadi Ya Allah aku ridho dengan sakitku Aku terima sakit ini Ya Allah aku pantas merasakan sakit ini Aku ridho, gitu dulu Kalau kita sudah ridho Itu namanya kita berharap Allah yang menyembuhkannya Tapi kalau kita tolak Kita salahkan orang Kita salahkan ini, kita salahkan itu Itu namanya membuat penyakit lebih parah Ada orang yang kerjanya keliling dunia, cara terapinya begitu aja. Yang mana sakit, tinggal di taping katanya. Ya Allah, leherku sedang sakit ya Allah. Aku ridho dengan sakitku ini, aku terima, aku pantas mendapatkan sakit ini. Jadikan keridoanku ini menjadi jalan ya Allah, menjadi jalan kesembuhan. La shifat illa shifauta. Apapun masalahnya. Ibu-ibu yang mungkin suaminya agak nyeleneh-nyeleneh dikit, kalau ngomong agak-agak tajam dikit, bilang, "Ya Allah, aku ridho menjadi istri dari dia ya Allah. Aku pantas." Jadikan keriduanku ini ya Allah menjadi jalan Kau baolak-balikkan hati dia sehingga dia menjadi istri yang istri yang taat kepadamu yang setia kepadamu. Engkau yang membolak-balikkan hati ya Allah, insyaallah. Tapi kalau isu, suami kita macam-macam, ibu bilang, ya Allah, dulu perasaan sudah salat istighorah, ya Allah. Tapi kok, engkau beri yang begini juga. Nah, namanya gak nerima takdir. Terima dulu. Udah terima, itu artinya Allah yang menyelesaikan. Kecil bagi Allah itu. Sedangkan laut aja dibelah lewat pangkat Nabi Musa api yang panas dibuat dingin, angin, arah angin, mau diurubah bagaimana? Bisa, loh. Masa urusan keluarga nggak bisa selesai? ini kekuatan yang membuat Rasulullah kuatkan itu. Yang kedua kata Umar aku mengucapkan alhamdulillah saat ujian kesulitan datang karena Allah enggak menguji aku dengan urusan akidah. Kalau masih urusan uang, urusan keluarga, anak-anak itu enggak ada urusan akidah. Kalau Allah mau membuat aku murtad Bisa nggak? Bisa. Dan aku masih dalam keadaan muslim. Nggak dibuat Allah murka. Yang paling berharga adalah agama. Ini yang mau dibawa mati. Jaga imanku ini, ya Allah. Musibah yang terbesar ketika engkau cabut iman ini dari dalam dadaku. Kalau masih yang lain-lain kecil, bersyukur. Aku, ya Allah, engkau tidak menguji keimananku. Engkau tari imanku ini. Apapun kesulitan, aku masih bisa baca Quran. Masih bisa zikir. Luar biasa kekuatan yang semacam ini Ketika sekarang di Amerika Di Eropa orang makin banyak bersahadat Di Indonesia sekarang Justru makin banyak yang keluar dari Muslim Begitu saya pernah Selesai ceramah subuh Didatangi Salah seorang orang tua Ustaz saya dapat musibah Apa itu musibahnya perangkut Anak saya Ustaz, anak saya, begitu tamat SMA, pingin sekali sekolah ke Jerman. Awalnya saya dan istri berat melepasnya, tapi dia merengek terus minta kuliah ke Jerman. Eh, baru satu tahun setengah di Jerman udah telepon saya. Apa dia bilang, Pak? Dia bilang, Pak, sekarang saya bukan Muslim lagi, saya sudah ateis, Pak. Loh kok bisa begitu, nak? Kenapa kok bisa berubah begitu? Ya bagi saya nggak ada rahasia lagi alam ini, Pak. Sudah ditembus oleh pengetahuan Dengan ilmu eksak Dengan sains teknologi Gak perlu dibawa -bawa Tuhan lagi Menangis ini orang tua Sia-sia rasanya kerja keras Banting tulang cari uang Ternyata anaknya malah keluar dari muslim Apa ini? Ini baru ujian ini Dia bilang sama saya padahal dia Ustaz eh, smanya nya SMA Al islam Dia sebutkan salah satu nama Bersambung eh, Islam di Pondola itu yang tak perlu saya sebutkan Artinya yang SMA alaih pun gak menjamin gitu loh Hati-hati kita ini Agama ini yang mau dibawa mati Dari awal kalau anak-anak kita, kita biarkan dia candu dengan game-game Lihat warna-warna itu penuh dengan game-game online anak-anak kita itu Apalagi di handphonenya main game lagi Kalau kita biarkan dia tuh kecanduan dengan itu Lihat aja makin keras dia nggak peduli lagi sholat Gak perlu lagi baca buku nggak perlu lagi yang lain-lain Sudah candu dia di sini. Nah tantangan kita besar Kita harus jadi anak kita Sungguh-sungguh Karena dia lahir di zaman yang berbeda dengan zaman kita Masih bisa tiga menit lagi Pak ya Tiga menit lagi nanti kalau lebih tiga menit Tolong diingatkan Karena tadi ada lima kali Alhamdulillahnya ya Alhamdulillah yang pertama, karena Allah tidak menguji dengan yang lebih berat Yang kedua, Allah tidak menguji dengan urusan keimanan Yang ketiga, umat bin mengucapkan Alhamdulillah saat diuji itu, karena apa? Karena dia tahu, setiap ujian datang itu kalau kita sabar akan menghapuskan dosa-dosa Kalau dihapuskan dosa-dosa, apa enggak senang kita? Yang keempat, kata Umar, saya mengucapkan Alhamdulillah Karena setiap ujian yang datang, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik Innama alam sering yusuf makanya kalau datang ujian itu rasul mengajarkan doa bukan tepuk tepuk ujian ya Allah kok datang lagi ini ujian bukan Allah Rasulullah mengajarkan kita doa Allah majir nifimusibati ya Allah berikan ganjaran pahala dari musibah yang aku alami ini ganti dengan yang lebih baik Kalaulah kata kasarnya diuji terus selama di dunia ini 60-70 tahun, tapi kan seperti satu detik saja kalau dibanding kehidupan yang tak terbatas nanti. Kalaupun ada kita diuji selama 60 tahun terus menerus ya. Dan yang terakhir, alhamdulillah yang kelima yang diucapkan Umar saat ujian kesulitan itu alhamdulillah. Kenapa? Karena setiap ujian itu tanda-tanda naik pangkat, itu aura mau naik kelas. Gimana Allah mau menaikkan kelas kalau nggak diuji dulu? Orang sekolah pun mungkin naik kelas kalau enggak diuji dan Quran jelas mengatakan asyban nasu Jadi intinya kekuatan itu ada pada kita yang sudah dianugerahkan Allah. Kalah kita, menang kita, kitalah. Dan musuh terbesar kita ternyata ketika kita dibelenggu oleh hawa nafsu, begitu kita dibelenggu oleh cinta dunia ini kita akan dikalahkan, ya kita akan dikalahkan oleh kekurangan kita sendiri. mudah-mudahan soal ini ada manfaatnya kalau ada dialog kita buka dialog tapi kalau tidak ada kita tutup dengan doa bagaimana pak kita ada dialog apa tutup doa silakan silakan nanti kita tutup dengan doa Tetap dengan doa, mari ini kita berjanji berdoa kepada Allah senantiasa membimbing kita menggunakan dan memberkati setiap amanah yang diberikan kepada kita. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami menyadari Allah. Engkau saja yang menghidupkan dan mematikan Ya Allah, kau yang meletakkan takdir dan nasib pada hidup kami Takdirkan kepada kami takdir yang terbaik Ya Allah, beribadahkan dengan keberadaan yang terbaik Berkumpulah kami senantiasa biasa dengan orang yang terbaik Ya Allah, ya Allah, bimbing kami Ya Allah, bimbing keluarga kami Jadikan keluarga kami keluarga yang terang dengan bacaan-bacaan Al-Quran Keluarga kami yang terang dengan semua-semua berjamaah Keluarga kami yang terang benderang dengan putra putri yang soleh dan solehah, putra putri yang menyenangkan dan membanggakan hati kami, putra putri yang pandai mengangkat tangan dan mendoakan kami tuan tuan Ya Allah yang Tuhan kami, bertahun tahun sudah kau izinkan kami hidup di dunia ini, Allah tambahkan rasa khusyuk kami dalam beribadah, tambahkan rasa syukur kami, Allah jadikan kebahagiaan tertinggi kami saat kami sujud di hadapanmu, Allah. Jadikan punca kebahagiaan kami saat kami membaca ayat-ayat suci Al-Quran Saat kami berzikir, ya Allah Ya Allah, ya Tuhan kami Jika ada di antara kami yang sedang uji dengan berbagai macam ujian Kuatkan dia dengan sadar dan iman ya Allah Jadikan setiap ujian yang datang sebagai cara engkau untuk membuat dia lebih banyak berdoa Jadikan setiap ujian yang datang sebagai penghapus dosa dosa dan kelahiran kami, ya Allah Ya Allah, berkah, ya Allah, usia kami, ya Allah rahmi amanahusi yang sampai hari masih dikutip kepada kami ketika saatnya telah datang menjemput kami mudahkan lembutkan salatul marba bagi kami ya Allah ketika ajal datang menjemput kami kami titip keluarga kami mudah-mudahan mereka tetap komit di jalan Allah Allahumma hab Wa لله رب العالمين amil As-salamu